Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa MNC TV yang berbahagia di mana pun anda berada. Saya Bayu Yontara kembali berkesempatan untuk menjumpai anda di acara kesayangan kita. Acara? Benar, biar tak ngantuk, biar semangat bu, ya kan? Dilihat sama orang-orang di rumah dan keluarga, uiih ada di Masjid TC ya kan. Karena acara ini memang disiarkan langsung dari Masjid An-Nida MNC TV dan pemirsa juga yang di rumah bisa bersatu bisa berinteraksi dengan kami. Caranya adalah dengan menghubungi nomor 021 8779 7000 atau 021 8779 8000. Nah, selain yang di rumah yang ada di Masjid An-Nida ini juga nanti ada kesempatan untuk bertanya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin tidak mungkin semuanya bisa bertanya langsung. Mudah-mudahan satu, dua, atau tiga pertanyaan bisa mewakili pertanyaannya yang lain. Sebelum saya mau tanya dulu, sehat semua yang hadir pada hari ini? Beneran, nggak ada yang sakit? seger semua? Alhamdulillah. Pak Utaf, sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah, ngantuk tapi Nah, kalau ngantuk Walaupun <laughs> ngantuk, tapi mudah-mudahan tetap sel Alhamdulillah, saya Tersegar, ya kan Nanti jamaah yang ada di sini juga boleh bertanya langsung Dan uh, hari ini tema kita adalah mengenai kejujuran dan kebohongan Saya mau tanya Ibu, Bapak pernah enggak satu orang yang sampai hari ini sekalipun enggak pernah bohong? <tuk mencari> <tuk mencari> <tuk mencari> <tuk mencari> Kenapa Bu? Oh jujur Nah ya benar Jujur kalau putering <tuk mencari> Nah, Saya yakin bahwa namanya manusia Kadang-kadang sengaja atau tidak Pasti pernah uh, berbicara Tidak jujur Entah itu berbohong Entah itu menyembunyikan sesuatu Entah itu memelintir Sesuatu Ya kan Pah Tambahin dong uang belanja. Itu si dede jajahnya makin banyak. Padahal lumayan buat ibunya beli. Ada arisan. Ya kan? Nah, itu kan sebetulnya membeli tripakta. Jadi, ah, tau aja. Paman bu. Dibohongin mulu. Enggak, <laughs> Nah Ini sebenarnya mungkin uh, kalau kita sekali dua kali melakukan. Mungkin enggak pernah ada efeknya ya Pak Ustadz ya. Enggak yeah. pernah kelihatan. Oh, ini orang sering bohong. bejendol kepalanya. Enggak mungkin <laughs> kayak gitu. Nah, tapi kan pasti di mata Allah tercatat tidak tercatat sebagai amal sholay. Yeah. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan sesuatu yang tidak terbilang sebagai amal sholay. Pasti kan kadang-kadang ada efeknya Pak Ustaz. Iya kan ya. Nah yeah. ini sebenarnya bagaimana di mata Allah mengenai kejujuran dan kebohongan. Kenapa kita mesti jujur dan kenapa kita mesti menghindari namanya kebohongan. Ini tergantung juga ya. Jadi... Kebohongan ini bisa menjadi itu tidak bohong. sebenarnya. Semuanya pernah salah satu uh, sahabat Rasul itu dipaksa untuk menyembah berhala. Karena kalau tidak mau menyembah berhala, anak sama istrinya dibunuh. Nah akhirnya... Dia juga mau ngikutin menyembah berhala, tapi hatinya nggak mau. Itu. Nah, ini dari mana, dari sisi mana dilihat bohong dan bidaknya akan lebih jelas. Itu. itu berarti tidak jujur, ya, Pak sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi orang yang pada waktu itu dia menyembah berhala, sahabat Nabi nggak jujur, <laughs> karena berlawan dengan hatinya juga. Karena berlawan dengan keinginan, keinginan kan? Ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari segi ketahyatan. Sahabat Nabi ini hatinya gak mau. Tapi karena dipaksa ya dia mau. Nah, maunya di Ini kan sebenarnya mau menyembah berhala karena terpaksa kalau tidak anak istrinya dibunuh. Nah ini, ini kan ada, ada unsur dilihat dari sisi orang yang menyembah berhala, dia bohong berarti gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi ketauhitan, sahabat Rasul ini... Dia menyelamatkan anak istrinya. Tapi keimanannya bagaimana? Setelah bertemu dengan Rasul. Beliau bercerita. Saya sudah tidak Islam lagi. Terus, tanyain sama Rasul. Kenapa dia cerita ini? Rasul menjawab. Kamu masih Islam. Gitu. Jadi bukan bohong. Tergantung. Kecuali kalau memang bohongnya. Mau bohongin suaminya. Untuk minta buang. Nah, ini kan beda ya. Dengan kasus-kasus yang seperti itu. Beda. Kalau lagi gini Bapak Ustaz. Papa, punya istri muda ya? Kalau sudah punya istri muda, saya tinggalin papa dengan anak-anak di rumah biarin. Oh. Ini untuk menyelamatkan anak dari keluarganya ini. Saya tidak punya istri muda padahal ada. Itu gimana Pak Ustaz? Itu nah, Itu bohong. Itu bohong. <laughs> itu bohong. Pengalaman. pengalaman. <laughs> ini enggak bu. Enggak semua Aku dirasakan pengalaman pribadi benar. Benar sih <laughs> bu. Benar pengalaman. Ya. <laughs> Oke, okay. mengenai kesujuran ini kan sebenarnya Gak mudah Pak Ustaz Kadang-kadang ada situasi-situasi yang Dimana uh, kita kayaknya Harus terpaksa Menyembunyikan fakta Jadi tidak yeah. jujur Nah ini uh, bagaimana mengenai kesujuran ini Pak Ustaz? Ya sebenarnya uh, Sebenarnya kita harus melihat Dari banyak sisi ya. Banyak sisi itu Yang kita sembunyikan itu Fakta yang bagaimana Kalau itu hanya hanya Sesuatu yang ketidakbaikan Yang gak perlu kita sembunyikan sebenarnya Maksudnya seorang laki-laki Dia menikah Kemudian ditanya sama istrinya Bapak menikah lagi ya bilang aja iya Tapi nanti Anak istrinya ditindri Nah hmm. kan masalah itu kan harus Harus dihadapi Kan seorang pemimpin Kan harus bisa menghadapi apa yang terjadi Kalau memang dia awalnya gak jujur dia menikah nggak bilang sama istrinya ya itu suatu kebohongan kalau itu dia nggak jujur lagi dia akan oh, bohong terus-menerus Itu dosa terus, -terus. Oh iya terus, -terus. Terus, terus dia akan setiap tahun dia akan dosa dosa dosa dosa terus saja waduh oh, nah, kan lebih bagus dia ngomong bu karena saya sudah punya istri lagi saya tidur di tempat istri saya lah <laughs> Istrinya pincang pasti yang begitu <laughs> ya bu ya tapi ini jujur ini ini bagi si bapaknya jujur dia ya, teman Allah Taala bagi istrinya musibah itu <tuh> tapi ini hanya gambaran ya Bu ini gambaran aja karena apa, bagaimanapun juga uh, sebenarnya kepingin ada kejujuran kemudian kalau ada masalah harus harus serius jadi jangan juga selintut selintut uh, sebenarnya udah punya istri dia ya, diem aja itu sudah nggak boleh <tuh> Kalau mamanya orang itu gitu, kamu korupsi bilang aja iya gitu, bilang aja iya. Kenapa harus bohong lagi? Iya eh, Awas nanti kalau tak obrak-abrik, lu kan pusing nanti. Apa yang mau diobrak-abrik? Ya? Telar obrak-abrik. Iya, sampah Tengah. Tengah. Makanya di sini juga, Bo, coba kalau dia itu merasa seorang yang baik muslim, jujur aja enggak apa-apa, paling masuk penjara kan gitu. Lah penjara itu sekarang kayak hotel. Maksudnya balas Orang yang masuk penjara tidak punya malu. Iyih, ya, ada. Ingat saya. Kan bisa masuk TV soalnya. <laughs> <Iyaiya. laughs> Oke, okay, jadi kita teruskan hidup, lagi ya Bapak Ustadz ya. Aduh, ini karena sudah masuk waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mari sama-sama kita menjalankan ibadah salat subuh dulu. Kita tenangin hati dulu. Yang mungkin dari tadi panas kupingnya karena, aduh, kayaknya saya sering bohong nih. Wah, kok ini kayak saya susah sekali untuk jujur. Kita sama-sama menundukkan kepala dulu, mari sama-sama kita mulai ibadah salat subuh. Setelah itu, kegiatan akan kembali lagi. Pengerta terima kasih masih bersama kami di acara Pegelati dan eh, seperti biasa, Kota Banu selalu eh, memiliki cerita saat bertemu dengan jamaahnya. Berikut ini sama-sama kita menyaksikan salah satu tayangan mengenai perjalanan Reset Danu menemui salah satu jamaah tepatnya seorang ibu yang mengalami satu musibah atau satu ujian bagaimana ceritanya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua sama-sama saksikan -sama tayangan berikut ini Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Nama saya Dewi dari Bukasi ini ibu saya namanya Asneri dan Bapak saya di rumah Adam uh. Di sini saya ingin menceritakan kalau saya di diagnosa kanker ovarian uh, uh, uh. Untuk selanjutnya dokter menyarankan saya untuk operasi lagi Dan operasi itu uh, Kalau tidak mau uh. Ovariannya saya diangkat Dan dokter juga mengatakan rahimnya juga diangkat Oh gitu, lama lagi ini? Belum Belum Ya sudah Okay. Mak, Dewi, saya mau tanya. Sebenarnya kalau ada masalah sangkar salium atau itu biasanya itu kecenderungannya itu ada kecenggalaan yang waktu kali atau boleh saya ceritakan kemarahan yang tersimpan atau ya kemarahan atau kecenggalaan yang tersimpan khususnya pada orang tua, khususnya pada mama. Nah, itu betul apa enggak, Mak Dewi? Walaupun tidak marah salah ini tapi senang cengkeram mama atau mama apa apa, apa juga. Ia kadang kadang. Ya dah kita saya mengajak Mbak Dewi ibu dan Bapak istifah serius semuanya karena Allah Taala uh, istifahnya tenang santai lirih hatinya mengikuti khususnya Mbak Dewi buka tangan tundukkan kepala kemudian istifah khususnya Mbak Dewi istifahnya senang ya mbak. Bukan keburu-buru, silahkan ditanggung. Kan? Terus, mm -hmm. Lebih enak. Yang begini yang tenang, yang saya, saya tolong dijalani benar serius. Dan kalau saya mohon, kalau bisa kecilkan, ya, kalau boleh kecilkan serius, biar tidak ada trauma yang lebih dalam dan janganlah nanti perutnya tidak berhenti lagi. kalau bisa mulai saat ini sebelum terbilang sedihkan hati, jangan berhenti. Ingat ya. Dan kalau men Walaupun tidak selamat sangat ajaud, tapi berdoa tetap, berdoa tu tetap. Sekarang mumpung di sini ada Bapak oleh sebab ada saya mohon agar Mbak Deli Minta maaf sama bapa. Ya, Mbak Deli. Bapa, maafkan saya Diri ya pak. Eh, maafkan. Tapi kalau ni kalau nantang bapa, ibu punya ikutin ya saya bingung dan bingung bayi juga kelamnya Salah juga dari sini juga Alhamdulillah mudah-mudahan bisa manfaat dan badai juga bisa merasakan nyaman berarti insya Allah mudah-mudahan selanjutnya amal itu dan nasihat saya masih jalan walaupun nasihat saya nyantai tapi mohon kalau tidak yes. ada ini sembuh karena Allah. Ya. InsyaAllah. Yes, yes. Allah. Sudah banyak manfaat ya. Iya. Yeah. Sudah banyak percubaan baik ya. Iya. Mm yang -hmm. kayak dengan saya nongi agus. Ya. Terima kasih nah, sama -sama. ya Pak. Selamat. Terima kasih. ya. Terima kasih Selamat sama-sama ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya, pemirsa dan juga jemaah yang ada di masjid Aninda MNC TV. Barusan saja kita menyaksikan bagaimana cerita seorang anak Dengan orang tuanya Nah ini mungkin bisa berkaitan dengan tema kita juga nih Pak Ustadz Kadang-kadang kan hubungan anak sama orang tua ya um, Ya um, sering sekali um, Ada ketidakjujuran gitu Pak Ustadz Saya waktu kecil Oh saya rasa sering banget dibohongin Minta makanan katanya Jangan ini pahit ini obat Padahal sebenarnya gak boleh aja gitu Itu rasa dibohongin Itu termasuk Bohong apa enggak Pak Ustaz? Tom misalnya dari orang tua ke anak kalau misalnya bohong gimana? Ya, itu bohong-bohong kecil aja. Bohong -bohong kecil. <laughs> kalau sebaliknya Pak Ustaz, saat kira bohong ke orang tua? Ya sama, itu kan tergantung ya. Dengan kalau bohongnya ya cuma masalah makanan ya bohong-bohong kecil ya sebenarnya. Jadi dia ya, dosa tapi kecil sekali. Tapi ya, tapi jangan jangan sering dilakukan gitu aja. Kecuali kalau memang itu untuk ya. untuk menutup suatu keadaan, bapaknya, sebenarnya uh, ini sesuatu yang kurang pas pada anak kecil itu boleh sebenarnya hmm. ini bohong, jadi hmm. biar, biar anaknya itu tidak tidak punya pikiran yang aneh-aneh itu masih diperbolehkan. Untuk menjaga, ya. menjaga aja agar tidak iya. tidak terjadi pada cara berpikir oh, kemudian iya. hatinya, jadi orang tua harus bohong. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang di oleh mm -hmm. ibu tadi, di perempuan banyak sekali kan, ada yeah. yang masalah kista, ada yang yeah. selamium, atau sampai mm -hmm. makan ada yang kanker rahim. Yeah. Nah itu, e, kalau misalnya ada jamaah yang mengalami permasalahan seperti itu, biasanya akar permasalahannya di mana dan apa solusinya, Pak Ustaz? Sebenarnya akar permasalahan itu pada nafsu pribadi, nafsu kita. Jadi... Kalau kita sudah merasa agak dewasa, itu kesannya kita punya prinsip sendiri. Nah, kadang-kadang prinsip kita itu tidak kita dasarkan pada, kalau kita muslim ya pada ini, pada Quran, pada sunnah rasul yang mengajari kita itu sesuatu yang selalu baik, kan seperti itu. Jadi kita punya merasa punya prinsip, prinsip sendiri. Maksudnya, kalau kita sudah merasa sudah SMA, maksudnya, oh. SMA sudah merasa gede, ntar pulangnya jam 9 malam tiap hari, itu kan gak pas ya. Padahal harus belajar. Kalau memang kita muslim ya harus sholat. Kita ajari. Jadi anak-anak kita memang harus kita ajari dengan dengan sesuatu yang positif. Jangan kita kenalkan sesuatu yang e, akhirnya anak itu melihatnya bukan ke positif, tapi kayaknya saya senang yang ini. Kan? Susah nantinya. Nah, kondisi-kondisi nafsu inilah yang harus kita sadari, namanya sering marah dengan kedua orang tuanya nah padahal di dalam Islam kan kita dianjurkan menghormat pada orang tua pertanyaannya adalah kenapa sering marah, nah karena memang dia belum, pemah uh, belum, apa? belum memahami apa yang ada dalam Quran, dan jarang juga jarang ayah-ayah uh, kita sebelumnya para ustaz nih, ayah-ayah kita itu juga menganjurkan Jarang marah, itu jarang Kalau saya sering mendengarkan pengajian Itu jarang ya, seperti itu Padahal kalau yang namanya marah itu Memang dilarang oleh Allah Ta'ala Nah kenapa? Ya saya juga tidak tahu Kali juga sering marah juga beliau Jadi takut juga <laughs> bilang jangan marah Nanti itu juga gak jujur juga nah, Diri kita kan gitu Jadi yeah, yeah. kalau saya mau cerita jangan marah Ya saya mencoba dengan Susah payah saya sendiri Cepun, ah, Kalau ada masalah ya Mencoba untuk tidak marah, gimana cara musyawarah ya Pak ya? Musyawarah, ya. jangan pakai emosi, bentak-bentak, ya. marah-marah, -bentak, nanti perlu. kongresnya bisa ditutup kalau marah-marah. Ya, kayak nah. seperti itu. Jadi hubungannya sana, <laughs> nah. tapi ya seperti itu, Jadi, makanya kita ya. juga harus pandai kan gitu ya? Ya betul. Coba lah, mamanya, kalau maaf-maaf ini ya, maaf-maaf ini ya. Betul, ya kalau mamanya bapak-bapak kita yang pejabat itu benar-benar mau tiap hari kan pelajaran pejabat agama kan sekarang enggak ada enggak ada dia <laughs> ada jadi beliau yang pejabat rata-rata yang yang biasanya itu ya salat lima waktu kemudian ya puasa kemudian mencoba berbuat baik tapi kan batasan-batasan kan belum ngetik benar kecuali bapak-bapak kita yang ada di MUI itu memang terahnya memang beliau menggodok memangnya Ayah-ayah kita yang ada di Lajnah Al-Quran, itu memang Serahnya menggodok Quran, jadi setiap hari Ngerti, nah kalau ayah-ayah Kita yang jadi pejabat, gimana Kan setiap hari ketemunya bisnis uh, Urusan bisnis, jual-beli Urusan perut Jadi itu juga harus ada Yang umpamanya umpamanya, umpamanya uh, Ya ini hanya, hanya usulan aja. Jadi umpamanya Beliau-beliau yang ada di uh, saya nggak tahu ya pejabat itu apa aja, tapi urusan yang ini itu ada seorang apa namanya ustadz yang memang diminta oleh Pak Presiden untuk membimbing pejabat-pejabat yang di sini, nah itu kali kali bisa mulai apa namanya tertata gitu, jadi kalau memang kalau memang nggak di nggak dikasih ya semaunya sendiri kan semaunya perutnya kan gitu, itu manusiawi kalau saya. Yeah. Walaupun dia seorang muslim, walaupun dia sholat lima waktu, tapi kalau sudah urusan, urusan perut itu kadang-kadang ajaillah -kadang sebab Ustaz. Bukan khilaf sengaja-saja, sengaja-saja. <laughs> Bukan khilaf. Kilang itu kan kecil ya Kalau Kalo kecil kaya... masa masa kilang <laughs> Ya gede lah Pak Ustaz Dua amplop gimana gak gede Oke okay. nanti dah terus lagi Pak Ustaz Apa tadi? Enggak maksudnya Dua amplop apaan nih? Enggak Ini ya. kalau saya bilang dua amplop saya belum pernah loh Ini benar Mas Bayu Tadi saya belum pernah dapat dua amplop dari jamaah ya, Biasanya lima satu satu. <laughs> satu titik sekali eh, tapi nggak dibalikin dengan ampli Eh tapi jujur kemarin ada jamaah saya nggak tahu ya yang buka ini kan uh, santri ya uh, ada dolar Singapura juga loh wah ya benar seratus uh, dua uh, ribu juga paling enggak jadi ini, satu lembar aja tapi kalau kita membahayakan diri sendiri kalau kita nggak kita nggak membahayakan diri sendiri enggak, ya, kita hanya mengajak seseorang itu untuk menyadari bahwa hal-hal yang buruk itu jangan di, jangan kita lakukan ya, ya, karena yang buruk-buruk yang benar-benar nggak ada iya, abu, iya, ya Abu ya Bosan tidak ada apa, Abu yang yang buruk keburuk janganlah yang, yang... oke okay. nanti kita terusin lagi karena berikut ini ada jamaah yang sudah mau bertanya tapi nah, yang pertama ini dari mana nanti Bosan <laughs> silakan yang mau bertanya yang mana iya ibu Ya, boleh berdiri, silakan. Ya, Bu, tengkurap aja deh, Bu. Enggak kelihatan, Pak Ustaz. Oh, iya. Ibunya aja, ibunya aja yang berdiri atau mungkin bisa diwakili. Ya. Mau Iya, ya, ibunya tanya. saja Oke. Okay. Silakan. Ibu sebutkan namanya siapa, asalnya dari mana? Ibu Widodo Dodok, Bu. Selamat, Ibu Widodo Ibu Widodo. Salam ya. Pak. Waalaikumsalam. Oh, iya. Dari mana Ibu? Dari Kalideres. Ya, silakan pertanyaannya hmm. Bu. Ini Pak Ustad anak suka kecil. Miknya di sini saya nggak ya. denger. Miknya di sini Bu, <laughs> ya anggap oh. aja itu ketela jadi yeah. mau dimakan aja. <laughs> iya. Ya. An anak ya. saya sering sakit sejam-sejam. Hah? Sering sakit sejam-sejam. Siapa? Anak, Dodo. Siapa yang sering sakit kejang-kejang, Bu? Anak. Ibu mesnya di sini, Bu. Ngapain? Sudah oh. bilang saja, kesini natap, kesini. Tidak usah yeah. tunjukkan, saya tidak tahu. Anaknya namanya Widodo. Hah? Anak saya namanya Widodo. Oh, nama namanya nama ibu namanya Widodo. Namanya Widodo. Oh. Namanya Widodo. Ibu Widodo. namanya siapa? Dewi. Oh, Ibu Dewi. Dewi Biasanya nama anaknya Widodo, nama ibunya? Mamanya Widodo. <laughs> ibu uh, Dewi, ya? Sejak ya. kapan anak Ibu kejang-kejang? Dari umur 4 tahun, Pak. 4 tahun ya, Ibu. Sudah ya, ke dokter belum? Ya, di dokter malah disuntik, Pak. Di, biar aduh minum. Ya, ya benar maaf, lah kalau dokter masih suntik. Kalau di... dokter bakar kemenyan dituntut. <laughs> ya nanti dukun namanya itu, Bu. dukun. Ya sudah. gini, Ibu, nanti kita terusin lagi dengan jawaban Ustaz Danu. Insyaallah Ustaz Danu sudah paham. ...mengenai permasalahannya, kita break dulu karena mau ada yang lewat berikut ini... ...setelah itu kami akan kembali dengan solusi akan diberikan kepada mamahnya Widodo... <laughs> ...Ibu Dewi, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bengkel Hati. Ya, komen bersama si, uh, di acara Bengkel Hati dan acara ini disiarkan langsung dari Masjid Anidah MNC TV... Dan nah, seperti biasa acara Bekerja Hati selalu terbuka untuk siapapun. Apabila anda bersama rombongan, jamaah uh, pengajian, pengal, uh, kelompok ibu-ibu RT, Karang Taruna, atau siapapun yang ingin hadir di acara Bekerja Hati kami uh, mohon untuk mengirimkan. Ibu-ibu Arisan enggak disebutin. Oh, ibu-ibu Arisan enggak ya pak Setya. Coba juga, Coba juga. Ibu, Ibu Arisan boleh juga Pak Ustaz? Boleh Nanti mau main Arisannya di sini? Oh, enggak lah ya. Boleh silakan Tapi kami mohon untuk mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu Dengan cara mengirimkan fax ke nomor 021-840-8919 Sekali lagi Nomor fax nya adalah 021-840-8919 Supaya kami juga bisa menyiapkan tempat untuk anda Tapi kalau misalnya anda mau datang cuma sendiri ...berdua bersama suami atau bersama istri atau anak... silakan tidak perlu surat konfirmasi... ...monggo, setiap hari Minggu dan hari Senin... ...acara Bengkel Hati selalu hadir... insyaallah jam setengah lima sampai jam enam pagi... ...nah, tadi kita sudah mendengarkan... ...kembali lagi ke permasalahan Ibu Dewi... ...mengenai anaknya yang mengalami masalah... ...kenapa Pak Ustaz? Uh, uh, tarik Kejang... Kejang ya? Sudah kejang... ...nah Jangan ini kebetulan... Kejang. ...di antara jamaah kita ya, Pak Ustaz... Hmm. Ada salah satu sahabat saya kalau misalnya Pak Ustad biasanya ngasih suka um, suka ngasih solusi secara dari sisi Islamis. Uh. Nah ini berikut ini satu jamaah kita bisa memberikan solusi dari sisi medis Pak Ustad. Oh itu Alhamdulillah, nah, makasih lah. Coba saya tanya ya Pak Ustad. Ntar ya Sekaranya, Pak Ustad, kita ya. temui dulu. Permisi Bapak, Permisi Bapak. Maaf. Nah ini kebetulan di tengah kita tengah tengah kita ada dokter juga Bu Pak. <laughs> nah. Halo, assalamualaikum, Bapak Dokter. Boleh berdiri, Pak Dokter? Sekali-sekali ngerjain dokter. Pak Yusuf kenal? Oh ya, kenal. Ini tamangnya sering di koran karena. Bah oh, sering di koran. Sekarang, ya. Menggelapkan ya. Bah menggelap. Berita kriminal loh di koran, ya. Oke, Pak Dokter, gimana ini permasalahan yang dialami oleh Ibu Dewi ya? Widodo nya mana, anaknya? Oh lagi tiduran. Gimana baru terus lagi? Biasanya apa yang masuk ya? Yang yang yang kita nyiapin bu, itu oh, sering, sering kejang, dia ya, sering kejang setiap. Oh sering Tadi ada dua Tep. kali ya. Iya hmm. biasanya kalau kejang itu eh, permasalahannya ada di otaknya bu, hmm. jadi okay, gue... ada loncatan listrik di otaknya hmm. yang membuat gerakan ototnya itu nggak bisa dikendalikan. Dia ya, ke senggol kepala sedikit, langsung kaku semua, Pak. Matanya putihnya doang balik, saya bingung, Pak. Matanya putihnya doang? Iya, balik terus, mata ke atas-atas. Kalau kesenggol kepalanya? Iya. Kalau kesenggol kakinya enggak apa-apa? Enggak. <laughs> kakinya enggak. Cuman kaku semua. Iya berarti benar ya, di kepalanya, mas Pak. Di dalam kepalanya berarti, Pak. <laughs> ya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. Iya. Yeah. Pak oh, Ustaz, kalau dari sisi medis, sudah dapat analisanya ini Dari sisi islami Monggo solusinya Pak Ustaz Untuk Ibu Dewi dan Tugu Widodo Bermasalahannya bagaimana Ia ya, sebenarnya memang uh, Kita insyaallah Senantiasa beriringan dengan medis Beriringan dengan medis Nah sebenarnya yang harus kita ketahui adalah Tadi uh, dokter uh, cerita Kalau memang uh, Ada loncatan listrik Dari Iya, silakan masuk saja. Ada loncatan listrik dari uh, yang ada di dalam otak. Memang betul hmm. otaknya yang terkena. Kemudian keseimbangannya kena motoriknya kena berlumaya kena. Cuma hmm. dari sisi islami di sini adalah otak itu uh, tempat untuk berpikir. Kalau ada loncatan listrik yang kuat di otak, berarti di sini ada emosional yang kuat juga. Nah, ini sebenarnya sisi emosional itu bisa menjadikan restrik itu menguat dengan kuat. Nah, pertanyaan saya, karena ini adik ini masih kecil, iya kan Bu ya? Masih kecil iya, ya? Kak. Hah? Iya, 21 tahun. Baru? 21 tahun. Oh, deh. sudah gede. Udah. Sudah 21 tahun. Iya. Oh, sudah gede. Tapi kena kenaknya mulai 4 tahun. 4 tahun, iya. Pertanyaan saya adalah, siapa di antara ibu dengan suami ibu yang sering kalau marah itu diem kemudian baru melacak itu siapa? Bapaknya yang sering marah kadang dilemparin. Hah? Anaknya dilemparin. Dia enggak suka. Bapaknya. Jadi Dia Kalau lempar. bapaknya marah itu mau lempar. Iya, dilempar. Dicium tendang juga. Iya. Oh. Bapaknya ada Asal. di sini enggak, Bu? Sudah lama Pak saya direk ditinggal. Ditinggal dulu bapaknya kemana berlayar atau gimana? Nggak, dia nikah lagi sama yang lain. Oh, kenapa di, dia nikah lagi dengan yang lain? Ya, dia tahu anak bakal begini, pas sering kejang pasti kacat. Kenapa? Gitu. Kalau anak sering disetit kejang, kejang pasti kemungkinan nanti ke otaknya enggak ini normal dia kacat. Nggak dengar bapaknya bu, gimana? Dia berapa nah, anak kacang gimana? Sering kejang setit. Ha? Anak pasti, calonnya pasti cacat, lupuh, benar. Oh, gitu. Ya, jadi dia, dia malu. Dia, dia kok nikah dengan yang lain itu kenapa, Bu? Dia cerai saya, gak mau punya anak malu, gini. Oh, gitu. Tuh. Tapi nikahnya dengan wanita atau dengan maaf, wanita, dengan bencong? Wanita, wanita oh. juga. Wanita ya? Iya. Oh, berarti normal Apa dia. Masa kalau dengan laki-laki lain ya belum ada undang-undangnya, Pak Ustadz? Eh, siapa tahu karena dia itu merasa malu menikahnya dengan pencong. Gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak, menurut dengan wanita. Dengan wanita ya? Iya. Normal berarti suami ibu ya? Oh, ya. Kan, ya. Ada, anak, ada anaknya, Pak Ustadz. Iya, karena udah oh, ya, gede. Kan. Ini anaknya satu atau dua? bu Dua, sama. Dua ya? Dua. Dua. Satu. satu mana? Iya, Rizal. Oh, ini umurnya berapa? 20. Oh, ini yang yang nomor 2. 14 tahun ya. 14 tahun. Oh, jadi yang terjam yang mana? Yang tidur. Oh, ada yang tidur, yang tidur. di situ. Oh, enggak tahu. Enggak tahu Oh, iya. Oh, kalau ini udah motoriknya udah kena semua ini. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Dia enggak bisa duduk Pak Ustaz lemas ini tinggalnya gak kuat lemas dia iya benar-benar aduh nah ini kalau kebanyakan Tuh. kalau memang orang tuanya yang emosinya kuat ini memang harus ayahnya yang minta ampun kepada Allah Ta'ala tapi gimana saya mau bilang sama ayahnya nah, gak bisa kan bisa kok ketemu nyari kemana gak bisa ya bu makanya saya juga bingung tapi saya mungkin mudah-mudahan Insyaallah kalau sudah menonton acara ini mungkin ada yang mau disampaikan ustaz untuk uh, ayah dari Uwi Jodo Pak Ustaz Kayaknya yang menonton acara ini nih belajar untuk menjadi orang baik biasanya ya. Jadi kira-kira bapaknya itu sampai sekarang mau jadi orang baik gak kira-kira Bu? Saya sih minta-minta sama -minta, Allah kalau sholat. Biar -biar. Pakai, pakai mic ya? Saya minta sama Allah selalu berdoa sholat. Pakai mic juga? Denger saya Bu. Supaya di, di ya. rumah juga bisa kedengeran. Iya. Oh, saya iya. minta sama Allah kalau sholat subuh apa lima waktu itu ha -ha. biar bapaknya ingat. Ya, oh amin amin bisa amin. Iya kita tengok anaknya dan sadar gimana caranya. Oh amin. Caranya. Tapi ibu ibu udah lama nggak ketemu atau? Uda lama nggak ketemu? Berapa bulan nggak ketemu? Udah 10 tahun pak. Astagfirullahaladzim. Dia nggak ngasih nafkah sama nah, adik-adik ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini enggak sekolah, Astagfirullahaladzim. Ini Aduh gimana? Aduh gimana caranya ya? Harusnya kalau sebagai seorang muslim yang tertib itu ya dia harus ngasih nafkah, walaupun ya. Oh, ya gimana ya, susah ya. Eh, uh, pung nganga ngatawan saat ini ada di mana ya, Bu ya? Dia enggak ngasih nafkah, enggak ngasih amplop kali, ngasih enggak amplop, ya? semuanya, ngasih amplop ya. Iya, ngasih amplop Pak. Enggak ngasih uh, amplop. siapa sih tadi? Beda lagi Paulsa. Oh, lagi ya. Enggak <laughs> ngasih amplop ya. <laughs> ya, ya udah gini aja, Ibu Dewi ya. Nanti kita doa sama-sama. Nanti ya. kalau ini Mbak ya, tadi yang yang sakit Mbak ya? Uh, wanita ya benar ya nah laki-laki bauza laki-laki ini laki-laki oh, oh, oh, kalau widodo kalau prabowo samutra duri bauza laki-laki widodo mbak ada mbak widodo nah, <tuk> nah, saya benar saya minta maaf ya jamaah ya <tuk> saya minta maaf ini salah satu salah satu hasil karena memang nggak bisa tidur ini begini nggak connect ini otaknya tuh Bidojo namanya. Saya minta <laughs> nah, maaf, ibu. Nanti kalau Mas Bidojo bisa bisa ngaminin nanti kita ngaminin ya. Karena ini 4 tahun sampai umur dua puluh satu tahun 17 tahun. Ini hmm. ini menurut saya menurut saya aja agak sulit. Ini nggak bisa datang sekali kemudian langsung. Uh, Mau me, me, me, Menginginkan mujizat dari Allah enggak ya, bisa Pak. Allah itu bukan mujizat Jadi Allah itu akan tetap memberikan Sunatullahnya itu berurutan Ada mulai kebaikan Mulai ada kebaikan lagi Mulai ada kebaikan Kalau mujizat langsung janglah Itu sihir namanya Iya Pak Saya percaya ya, ya, pa Pak. Ya, ya Pak Nanti kita doa sama-sama Mudah-mudahan nanti saya ingat ya. <laughs> Doa untuk anak-anak kita Termasuk untuk mas Hmm, doa doa, doa, doa, doa ya. ya dan juga untuk jamaah yang lain dan juga pemirsa pengel hati mudah-mudahan nanti doa-doa kita uh, bisa diijabah oleh Allah taala amin, amin. Ya. ibu yang sabar bu dewi ya mudah-mudahan ya, uh, senantiasa ibu mendapatkan hidayah dari Allah taala amin. Hmm. amin ya rabbal alamin terima kasih bu dewi hmm. silakan duduk kembali kami akan kembali saat lagi dengan cerita dari jamaah lain, ya mungkin permasalahannya sama seperti yang anda alami dan bukan tidak mungkin solusi yang diberikan oleh usaha TANU bisa juga anda jalankan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bengkel Hati. Di acara Bengkel Hati ini, sama-sama um, kita mencari tahu sebenarnya ahlat apa yang harus kita perbaiki? karena kadang-kadang nama manusia lupa, hilap. Kita kadang-kadang lupa untuk pernah berbuat salah dan setelah mendapatkan ujian atau cobaan baru mengalami uh, apa namanya? baru menyadari sebenarnya ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, di sinilah kita mencari tahu kira-kira sisi sebelah mana atau bagian mana yang harus kita perbaiki supaya bisa sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Niat kita mudah-mudahan semuanya lillahi ta'ala Sama-sama menundukkan kepala Hanya karena Allah ta'ala Bukan karena ingin sembuh Bukan karena ingin mendapatkan ini Mendapatkan itu Mudah-mudahan niatnya ikhlas Karena apabila rahmat dan rindu dari Allah telah turun InsyaAllah apapun doa kita Mendapatkan ijabah Dan dikabulkan oleh Allah ta'ala Amin ya alamin. Berikut ini Seperti jenis saya tadi Ada jemaah yang mau bertanya silakan. Ibu boleh berdiri Ibu namanya siapa? Asalnya dari mana? Sudah berapa hari di sini, Bu? Assalamualaikum, Bapak Ustad. Saya walaika, walaika, walaika, walaika, walaika. Saya Siti Aminah. Ibu? Siti Aminah. I, i, ibu Ibu siapa? Siti Aminah. Ibu Siti Aminah. <laughs> ibu Siti Aminah. Iya. Ini kok macam <laughs> macam logatnya agak logat, logat dari timur ini. Saya orang Malaysia. Oh Malaysia. Oh, Malaysia. Ibu dari Malaysia Bu. Betul, saya tadi Malaysia. Saya lama selamat. Tukar nonton begel hati di sana. Iya. Pernah benar nonton begel hati. Uh, tidak saya tahu tentang program ini dari teman di Pekanbaru. Oh gitu. Uh, jadi saya sebagai manusia berusaha, kan? Untuk berikhi atau ya, usaha iya, ya, Bu, ya. Iya, iya saya. Iya, iya. dengan dengan uh, siapa datang di sini Bu? Saya datang dengan suami saya. Datang dengan suami, Bu. Iya orang Betawi cuma ngomongnya gitu, Bu. Sayang. Sayang. Sayang. Sayang. Dengan siapa, Bu? Dengan suami saya. Dengan suami. Ya, Ada sayang. di sini berarti? Ada. <tuk> Ada sebelah mana, Bu? Di sebelah sana. Di sebelah kiri. Boleh angkat tangannya. Oh, ya, di sebelah nah. sana. Iya, <tuk> iya, iya, iya. Ya. Oh, iya. Oke, okay, tangannya beda. ...sama saya 11-12. <laughs> <laughs> Silakan Ibu, permasalahan yeah, apa... ...dan solusinya uh, ...nanti di video-video saya, Tadu. Uh, sebenarnya saya... Uh, ...suami saya... ...sejak usia... ...saya juga tidak tahu ya... kerana uh, waktu saya berkahwin... ...menikah dengan beliau... ...dia sudah dalam beradaan begitu... ...jadi saya cuba bertanya pada bibiknya... Uh, ...dan bibiknya mengatakan... Uh, ...waktu usianya 5-7 tahun begitu... Dia mengalami masalah kesukaran untuk bercakap dan dia seperti apa kejang-kejang juga oh. uh, dan uh, selalu berbunyi macam uh, nampak tidak normal ya uh, dan nak mungkin disebabkan permasalahan itu juga dia sukar bercakap dan dia cepat marah selalu cepat marah selalu emosi. Selalu cepat marah. Ya, jadi kerana kalau uh, kebiasaannya. Mungkin perkara itu uh, tidak menimbulkan kemarahan pada orang lain Tapi pada dia terlalu sensitif dan dia akan mudah marah Gampang tersinggung Gampang tersinggung oh, dan yeah. uh, Terlalu sensitif gitu. Dan okay. selain daripada itu Uh, ya mungkin kerana masalah itu juga Dia uh, kuat cemburu Kuat cemburu, <laughs> cemburu. <laughs> Okey uh, uh, uh. <laughs> Jadi saya sentiasa menjaga hati Supaya tidak timbul masalah-masalah Yang boleh menyebabkan dia marah yeah. Dan cuba supaya dia tidak cemburu uh, huh? Tapi kadang-kadang uh, Dengan uh, Tidak semalam anak dia tiba-tiba Sudah marah sudah cemburu Saya juga tak tahu apa masalahnya dia. Jadi kadang-kadang uh, saya tidak dapat Mengesan di mana di oh, Masalah yeah. itu Okey Uh, dan lagi satu bapak dia uh, batuk yang sudah terlalu lama. Yeah. Uh, dan tidak sembuh-sembuh. Iya. Ini benar banget, mumpung jauh-jauh pakai paspor ke sini nanyanya borongan kalian. Iya. Makasih ya, Pak Bapak. Jadi ya. Yeah, yeah, Oke, okay. yeah. silakan. Udah itu dulu bapak, ya. Yeah, itu itu bapak. Ya itu saja ya. Oke, okay, thank you very much. Eh uh, uh, uh, pakai bahasa Inggris dong kalau <laughs> enggak saya itu bahasa Inggris itu Bisanya cuma yes no i love you. Ya, gimana? Ada i love you. Itu <laughs> kan itu bahasa bahasa gaul gitu ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu bisa dimengerti ya, Bu ya. Enggak perlu pakai bahasa Inggris kalau bahasa Inggris saya. Ya, saya bisa mengerti bahasa Indonesia. Oh ya, silakan. Iya, Bu. Uh, ibu yang mau ditanyain apa? Nah, uh, jadi ya, saya sebenarnya Uh, saya uh, mau bertanya dengan uh, Ustad, uh, uh, apakah punjanya berlaku permasalahan itu uh, uh, dan adakah ya uh, boleh solusinya untuk gimana oh, untuk penyembuhkannya? Solusi untuk menyembuhkan bagaimana mamanya uh, suami tidak marah-marah lagi mamanya uh, uh, tidak emosional gitu ya? Tidak e, semua jalan. <laughs> ya, boleh jemur, tapi boleh jemur <laughs> jangan terlalu besar <laughs> gitu ya. Tapi kalau misalnya dari jemur itu sama ya, juga Ibu ya. Saya <laughs> ah, <laughs> apa gaji. <enggak>, si. Iya <laughs> betul. Iya <laughs> Iya ya. ya. Ibu Siti Nurhaliza Siti Aminah. Siapa? Sama nama Siti Aminah. Siti Aminah. Aminah. Siti, Siti Aminah. Iya, Amina. Amina. Amina. Ibu Uh, Sidi Amina Sebenarnya uh, Sifat emosional Seseorang Memang itu Satu orang dengan orang yang lain Memang beda mm -hmm. Emosi seseorang Orang yang mengenal agama Yang saat ini yang kita bicarakan Adalah agama Islam Dengan orang yang belum mengenal uh, Agama Itu tetap beda ada seorang yang belum mengenal agama, dia sisi emosinya enggak besar bisa. Dia mengenal agama kita, sisi emosinya besar juga bisa. Kenapa? Karena itu nafsu sebenarnya, ada di hati ini. Kita hati ini mau kemana? Agama itu adalah undang-undang atau pelajaran yang harus kita kerjakan. Nah, pada saat kita itu membaca Quran, kemudian Quran ini kan diceritakan petunjuk petunjuk ini adalah alat untuk kita itu lebih dekat mencapai ketakwaan. anak. Seseorang yang membaca Quran ini, paham tidak bahawa petunjuk ini dari Allah agar kita kerjakan sehari-hari. Kalau kita membaca Quran tapi kita tidak mengetahui artinya, itu sama halnya kita Ya kita sama seperti membaca majalah, membaca koran, membaca apa. Jadi kita hanya cuma sekilas-sekilas-sekilas tapi tidak ada yang masuk ke hati. Nah, Islam ini mengajarkan sesuatu itu baik. Nah, emosi ini yang harus kita uh, ketahui. Umpamanya, diceritakan, Ya ayu'alladzina ammanus ta'inu bisabari wa sholah innallaha ma'asyabirin. Ini satu ayat yang bisa kita ketahui bahwa kita orang yang beriman diminta. Kalau kita menginginkan sesuatu dengan sabar dan sholat. Dan diceritakan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan orang sabar. Nah, pada waktu kita itu orang sabar itu yang bagaimana? Kita bisa tanya pada Ustadz. Orang sabar itu orang yang kalau ada masalah, di dera masalah, di dera ujian, itu tidak emosional. Kalau tidak mampu, musyawarah yang baik Nah, ini orang sahabat Nah, sehingga kita bisa punya patokan Kita gak emosi di sini. Dan itu harus di Istilahnya kalau setan emosi ini Harus kita lawan sebenarnya Kita lawan, kita harus menghilangkan Gimana caranya Sujud pada Allah Ta'ala, memohon agar diberi hidayah Agar bisa menghilangkan marah Ini kita sendiri Nah, kalau masalah cemburu mah boleh sih. Tapi jangan terlalu Cemburu boleh, boleh, boleh tapi yang terlalu aja. Lah, nah, di sinilah sebenarnya yang harus kita ketahui pelajaran dari Allah Taala inilah yang uh, apa namanya harus kita kerjakan. Umpamanya ni, umpannya salah satunya diceritakan. Bagaimana kita harus mengendalikan Ya Ayuhan Nas, Qadjaqku ma'wizatu mirabikum wa shifa ulimasit sudur wa huda warahmatulil Mukminin. Ini salah satu firman Allah Taala dalam surat Yunus menceritakan. Kaya kamu sekalian manusia telah datang kepadamu pelajaran dari Allah yaitu Al-Quran. Pelajaran dari Allah yaitu Al-Quran. Penyembuh penyakit di dalam dada. Di dalam dada ini ada hati. Penyakitnya apa? Iri, dengki, marah, cemburu berlebihan. Ya mau korupsi nah, eh, ya ini, ini ada lah ini penyakit saya kira juga tidak penyakit hati dan penyakit pikiran dan penyakit perut banyak penyakitnya nah ini sebenarnya yang yang bisa nanti mengendalikan adalah Quran jadi kita baca isinya apa sehingga kita bisa mengendalikan dan ini oh, petunjuk petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman jadi kita memang harus membaca harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita jangan sampai untuk emosi. Nah, salah satu caranya adalah. Sekarang saya uh, uh, beri salah satu cara. Satu, umamanya. Uh, ibu beserta suami. Cobalah rajin dekat kepada Allah Ta'ala. Selain sholat lima waktu. Coba rajin menjalankan sholat sunah tahajud. Kemudian rajin evaluasi. Rajin evaluasi itu. Saya seringnya dosa kepada Allah itu apa? Itu evaluasi Umamanya saya seringnya, saya pribadi Saya sering uh, mukulin Mas Bayu Ya saya mohon ampun Ya Allah kenapa tiap hari Senin saya tuh kok mukulin Mas Bayu aja Ampuni dosa saya Itu harus Karena itu evaluasi Sehingga harus memahami Bahwa ini dosa, enggak boleh Kita memang bisa menang di dunia Di akhirat kita masuk neraka Beneran Sebelum masuk neraka, bisa aja kita di dunia sakit. Sakit, sakit, sakit, sampai berat, sampai habis uang kita karena sakit kita, selesai kita. Sudah dikasih sakit, harta kita habis, di akhiratnya masuk neraka dulu. Dulu, dulu ya. Kenapa? Karena kalau yang muslim, insya Allah masuk surga. Tapi karena kebanyak dosanya masuk neraka dulu kita. direndam dulu ya bau tadi dibersihin dulu nah itu oh. kalau bisa jangan sampai nah inilah caranya Al-Qur'an ini untuk menjawab agar kita itu tertib kemudian kita juga uh, apa namanya bisa baik sehingga kalau sudah baik Nggak emosional nggak amarah keluarga kita bisa aja sakinah bisa saling pengertian Mau ada, bisa saling sayang. Sehingga gak ada marah-marah lagi. Amin. Kalau tidak ada emosi-emosi lagi. Amin. Sehingga adanya ibu nanti nyaman. Nah kalau nanti ibu nyaman, ibu jadi... <laughs> lebih nyaman kan lebih senang. Happy, lebih happy. Bahagia. bahagia. Kalau bahagia itu biasanya kalau makan kan... Lebih banyak. <laughs> kan. Kalau <laughs> makan lebih banyak kan lebih sehat. <laughs> <laughs> ibu, solusinya ya. adalah deketi kepada Allah salah satunya melalui salat sunah tahajud evaluasi mohon ampun jika kita sering banyak ya. ee, melakukan kesalahan pada Allah ya. kemudian belajar untuk tidak menjalankan lagi ya, biar, uh, bagaimana juga dengan masalah uh, kekejangan dan kesukaran bercakapnya uh, kalau kekejangan, kekejangan. dan kesukaran bercakap sebenarnya begini karena beliau emosinya tinggi Sehingga emosi tinggi yang beliau diam Itu akan otaknya akan kontraksi Dan itu beliau akan kejar mm -hmm. Makanya bagaimana caranya Beliau sebab, belajar untuk uh, tidak Gampang tersinggung, itu aja. Oke, okay. uh, sebab kadang-kadang dalam keadaan Bukan kadang-kadang, memang kebiasaannya yeah. Walaupun tidak dalam keadaan Dia marah, okay. dalam keadaan Dia emosi, uh -huh. dia tetap kejang-kejang Dan tetap Kisar uh, berkasat yeah. oh, Itu salah satunya Sebenarnya bukan persoalan kecangnya langsung sembuh Karena ini akhlak Jadi seseorang seorang muslim itu Kalau ingin benar-benar sembuh Karena Allah ya Sifat yang emosional Harus diredama Makanya tadi evaluasi Mohon ampun pada Allah hmm. Jika kecangnya itu memang dari sesuatu Itu harus mohon ampun Dengan mohon iya. ampun yang ditulis ini Mudah-mudahan Allah ridha Kemudian Allah memberikan Kesembuhan pada suami. Amin. Ibu terima kasih banyak atas pertanyaan. Terima kasih ibu ya. ya. ya. Mudah-mudahan solusinya bisa dijalankan dan mudah-mudahan bisa tenggak ada marah-marah lagi apabila berbincang Allah. Sebenarnya kalah. mau bertanya, kalau misalnya yang marah itu adalah bukan kita. tapi orang yang kita hadapi. Bagaimana menghadapi orang yang marah, marah, emosian? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan jawabannya saat lagi. Tetaplah bersama Penjelma Hati. Masih di acara Bengkel hati masih bersama saya Bayu Sarana dan juga ada Ustaz dari tengah-tengah kita. Dan acara ini disiarkan langsung dari Masjid an MNCTV. Tadi kita sudah mendengar cerita seorang ibu yang mengalami um, permasalahan menghadapi suami yang emosional, marah-marah. Nah, ini mungkin juga banyak mengalami yang mengalami seperti ini nih menghadapi istri atau menghadapi uh, suami. Bawaannya oh, marah-marah, mulu, emosian, bentak-bentak. Kalau semua bentak-bentak, kalau piring sampai kena ke sini. Kadang-kadang gelas, komprang. <gadang> Kadang-kadang kasih bunga, tapi potnya dilempar. Jar. <gadang -kadang> nah, ini menghadapi orang yang emosian seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Pak Ute? Supaya tidak malah memperparah keadaan. Ya, banyak sebenarnya. Banyak itu, kita mau ke mana? Kalau kita belajar untuk sabar, ya sudah, di... Sabar itu maksudnya hanya diam aja atau bagaimana? Kalau suami istri kan ada sabar kalau ya sudahlah saya dapatnya yang seperti ini ya sudah sampai nanti kita kakek nenek ya sudah biarin saya hadapi Nah ini kan kesabaran kesabaran menunggu aja. Kalau memang beliau mau ya doain aja biasa normal setiap saat setiap hari dalam uh, sholat sholat wajib maupun uh, sholat sunat tahajud ya. Didoakan aja agar mamanya sang suami ini yang emosional Ya didoakan agar suami ini bisa menjadi suami yang soleh Supaya Bisa yang menjadi imam ya, ya, Bisa ya. menjadi uh, tanggung jawab sebagai seorang uh, suami Jadi paham lah sebenarnya tanggung jawab secara iklami ya. Itu kalau memang beliau mau mamanya uh, menunggu sampai kakek nenek tapi kalau enggak ya gimana Oke. lagi namanya juga agama. <gak> ya udahlah ya Boset ya. Ya kan ada tetangga sebelah. Loh. Enggak maksudnya ada pengadilan agama. Oh, maksudnya. pengadilan agama. Iya, saya pikir ke kamar sebelah. Enggak, Mas, itu itu Mas. <gak> Oke, okay. jangan di sini Mas. Datian <gak> <gak> <gak> <gak> di luar sini. Jangan di Boset ya. Ada apa ini ada juga. Makanya di dalam Islam juga diceritakan. Bagaimana kita menghadapi seseorang yang memang emosional. Siapapun orang tersebut, entah itu istri, entah itu suami, entah itu orang lain. Sebenarnya Allah sudah berfirman: Wa idha hatabahun cahiluna alul salama. Ini sudah jelas. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Orang jahil menyapa kita itu bukan dengan assalamualaikum. Bukan seperti itu. Orang jahil menyapa kita itu, wake wake wake wake enggak enak diterinya. Nah, bisa saja dengan lemparan bunga, berserta. <laughs> ya itu tadi Nah itu orang jahil namanya Nah kita pun diminta oleh Allah Ta'ala Doakan dia Penuh keselamatan Ya Allah selamatkan dia dunia akhirat Ya Allah selamatkan dia dunia akhirat Itu cara-cara islami sebenarnya Jadi ya. itu kalau beliau sabar Beliau ingin tenang Ya silakan doakan terus doakan Mudah-mudahan nanti Uh, mudah-mudahan ini pakai mudah-mudahan mudah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk bagi yang emosi. Amin. Mudah-mudahan di sini juga nggak ada yang memarah ya bu ya. Insya Allah. Ya bapak bapaknya juga ya. <laughs> nah ini, uh, ini mudah-mudahan nggak mau marah-marah nih. Berikut ini ada yang mau bertanya soalnya karena menunggu lama. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan tidak marah. Silakan tadi yang mau bertanya mana? Oh sudah sini. Silakan namanya. Asal dari mana? Wahai Tuhan, marah Tuhan, Saya Nur Amina dari baru, dari baru, Paru. baru, baru, baru. Ia. Ya. Di mana tu Sulawesi Selatan. Sulawesi ujung pandang. Oh, baru. Ya. Oh, ya, ya, ya. Silakan, silakan ibu. Uh, gini ustadz, uh, di leher saya itu ada benjolan uh, dan kemungkinan benjolan itu sudah mempengaruhi mata kiri saya. Sehingga mata diri saya itu agak mengecil. Kalau kena udara atau angin itu perih dan merah. Uh, waktu saya umur 10 tahun. Saya pernah operasi Amandel. Dua-duanya dioperasi. operasi. Uh, tetapi setelah operasi itu. Uh, saya lihat ada yang tumbuh sedikit ya di sebelah kiri Ada tunggu tapi waktu itu Saya tidak ngomong sama orang tua Jadi, uh, Waktu itu Saya abaikan saja uh, Sampai semang Saya lihat kadang-kadang Saya lihat karena di dalam ya Saya lihat itu agak membesar Tapi pikiran saya waktu itu Itu mandel lagi Jadi saya pikir Saya tunggu aja sampai agak besar Sampai bisa dioperasi baru saya ngomong Ke orang tua Ternyata setelah saya berkeluarga, saya ke dokter. Eh, Maksud saya untuk minta dioperasi gitu sama dokter. Dokter bilang itu bukan amandel. Tanya itu benjolan, benjolan yang bukan amandel. Iya, itu saja? Iya, mohon eh, solusi dan doanya Ustaz. Monggo. Bangga. Itu benjolan itu keluar kapan mulainya Bu? Uh, saya ingat saya, sesudah operasi itu Pak Ustaz Operasi itu Ibu umurnya berapa? Kurang lebih 10 tahun Oh umur 10 tahun ya? Iya umur 10 tahun saya Terus sudah ke dokter lagi belum? Sekarang? Sekarang ini gak pernah lagi ke dokter Cuman waktu saya baru-baru ini saya ke dokter Periksaan mata saya uh -huh. uh, Dokternya bilang saya alergi, Dikasih obat tetes sama obat uh, tablet tapi mata saya tambah agak kabur, samar-samar. Udah tambah enggak oh, jelas lagi, Ustaz. Eh, uh, obat tetes ya? Iya. Obat ya? tetes ya. Obat tetes obat tetes untuk mata atau untuk telinga itu? Masa untuk telinga Pak Ustaz? Jangan enggak tahu kan si dokter, oh, tambah iya. kabur katanya. Kan siapa tahu. Ya sudah enggak apa-apalah. Ya namanya IPR kan enggak apa-apa. Barangkali memang belum jodohnya dengan Kotor tersebut kali dengan dokter yang lain jodoh kali ibu. Ibu sudah punya suami belum? Pernah, Tad. Pernah? Iya. Enak gak punya suami? Loh. Beliau bilang pernah, saya juga aneh lagi tanya enak, enak gak punya suami. Kok bilang <gok> pernah? Tapi gak apa-apa. anak salah, dijawab gak enak lebih salah nih. Gak apa-apa. Jadi bercandain lah, karena beliau kan <gak> datang kan. dari jauh. Berapa <gak>. tahun menikah? Kurang lebih 17 tahun, Ustaz. Sudah punya omongan? Sudah. Berapa? 5. Terus suami kemana? Suami tinggal di rumah orang tuanya. Ngapain dia nggak ke rumah ibu? Hmm, dia lebih tenang di di rumah orang tuanya. Oh, gitu. Maksudnya pisah, gitu? Iya, pisah. Maksudnya pisah beneran? pisah beneran. Oh, oh. Bohongan, enggak katanya suami tinggal di rumah orang tuanya saya mikir itu hanya di tempat tidur aja siang ke rumah gitu daerahnya Malang, lain Kak. daerahnya lain oh daerah, kan enggak tahu saya ya. Saya kira ke tetanggaan jadi kalau malam tidur tempat ibunya ya. karena suami merasa kayak anak kecil jadi tidurnya sama ibunya tapi enggak tahu emang pisah beneran ya oh ya sudah ibu begini aja kalau biasanya ini Ibu cenderung kalau di dalam ada benjolan, kecenderungan Ibu itu mau mengatakan sesuatu atau kejengkelan mau dikeluarkan itu kuat. Cuma Ibu gak bisa ngeluarin. Ibu banyak diem, jadi maunya jengkel itu bisa dikeluarin, tapi Ibu gak mampu. Jadi kalau ada jengkel, akhirnya Ibu cuma diem. Mau dikeluarkan tapi gak bisa. Ibu seperti itu? Iya, Tad. Dari dulu ya? Iya, tapi kadang-kadang hmm. kalau saya jengkel, kadang-kadang saya keluar ada juga. Ada keluar juga, ya. tapi banyak diamnya, maksud ya. saya, seperti itu, betul ya? Iya. Nah, Ibu, begini aja. Ibu, itu sifat kalau Ibu sebenarnya ada kejengkelan, tapi tersimpan di sini. Sebenarnya sudah mau keluar, tapi Ibu tidak mampu mengeluarkan. Ibu, dekatkan diri Ibu pada Allah Ta'ala melalui sholat sunnah tahajud. Jangan lupa sholat lima waktu. Kemudian pilih sholat sunat hajud, kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala, selesai sholat, sholat. Mohon ampun ya Allah jika benjolan yang di leher saya, benar ya di leher dalam saya. Kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, jika saya itu ada kejengkelan tapi tidak mampu saya keluarkan, hanya saya simpan di leher, saya mohon ampun kepada Anda. Nah doa itu diulang terus, astagfirullahaladzim ya Allah jika ada penyakit di leher saya, itu benjolan di leher saya, kalau itu dari sifat-sifat saya, jika saya itu ada cengkelan atau ketep kamaran, banyak saya simpan, saya mohon ampun kepada-Mu. Ulangi lagi, astagfirullahaladzim. Doa seperti itu. Alhamdulillah, terus. Alhamdulillah. Paham ya, Bu? Iya. Kerjakan beneran, terakhir di doa, mohon, Ya Allah, berikanlah saya ketembuhan, agar benjolan di leher ini menjadi kecil dan hilang. Amin, hanya itu aja. Ya, Mudah-mudahan nanti Allah itu ya, ya ibu ya, ya Yang sabar ya bu. Ya, uh, ini Stad. saya juga kalau misalnya saya berdiri sekarang ini saya berdiri saya agak oleng. Oleng, agak ya. oleng. Abis ya. ibu nggak punya suami sih. Ya. Oh, iya, jadi nggak ada tempat senderan ya. ya bu? Ada. ada tempat senderan. Tentang Coba ternyata. ibu cari suami. <laughs> ibu punya nikah lagi nggak dalam hati? Jujur, jujur. Uh, jujur, iya. Oh, ibu ada sudah ada pandangan kali? Hmm. Atau baru memandang di sini? Iya. Yeah. Insya Allah bijak, ini semuanya bijak di sini loh. Amin. Benar. Saya serahkan semua kepada Allah. Oh. Lepak ya. ya. ya. ya. ya. ya. diserahkan gimana? <laughs> Maksud saya no. saya nggak no. tahu mana yang terbaik. Oh, mana yang terbaik? Yang terbaik. Ya. Jadi ibu, uh, tulus saja deh. Allah mau ngasih yang bagaimana gitu ya. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu doa ibu dijawab oleh Allah ya. Amin. Iya. Mudah-mudahan ibu lebih sabar, berdaya anak lima. Nanti hmm. kalau ibu mau, kita berdua ikut sama ibu kalau ibu mau. Wah. Nah, Ya, apa namanya? Oh Peraturan. Oh, gitu. Sama oleng nanti Pak Ustaz. Iya, Sampai kita cari warisannya aja. Sama lagi. Ya, peraudan cepat sehat ya, Bu ya. Peraudan tidak oleng, tidak goyang-goyang lagi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk mari. Pemirsa jangan ke mana-mana, beglahan ha kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. <Slihat> Pemirsa, kita masuk ke bagian akhir dari acara Bengkel Hati pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup acara pada uh, pagi hari ini, uh, mengenai tema kita yaitu kejujuran dan kebohongan, mungkin sama-sama kita mesti belajar lagi nih. Karena mungkin, ya karena keterbatasan sebagai manusia, ada aja gitu sisi-sisi yang mengharuskan kita berbohong. Kalau misalnya uh, kita nyawa kita terancam, kalau kita jujur, Bisa-bisa e, keluarga kita terfakiti. Nah bagaimana seharusnya kita lakukan? Atau masalah kita bohong, bohong seperti apa sih yang sebenarnya diperbolehkan? Atau jangan-jangan memang -jangan, tidak ada yang namanya bohong itu dibolehkan. Nah ini Pak Ustaz mohon penjelasan sekaligus menjadikan e, kesimpulan dan juga tutupan dari obrolan kita pada pagi hari ini. Iya, <tuh> sebenarnya kejujuran dan kebohongan ini kan adalah gambaran aja. Seperti memangnya Bapak Presiden kita akan mengajak senantiasa baik ya. Oh. Ya saya setuju sekali. Kemudian belajar untuk uh, apa, jangan, maaf-maaf ya, jangan korup memangnya. Itu bagus, makanya ada KPK. Kemudian bagi... Kita-kita nih yang masih nakal-nakal kita, saya menganggap kita aja. Mau usut juga nakal ya? boleh, karena biar ada teman kan gitu ya. Jadi kalau kita-kita masih nakal, kalau kita memang berbuat salah, kenapa kita tidak mau mengakui kesalahan itu aja? Malah kita malah berbuat dolim lagi, kita mengancam, gitu. itu dolim sebenarnya. Dan itu semakin dosa, yang kita kerjakan semakin besar. Dan itu harus kita sadari, kita sebagai orang Islam harus sadar. Kalau memang kita berbuat salah, iya jujur aja, gak apa-apa. Kalau memang mamanya tadi kita cerita, ada yang tanya, kamu korupsi? Bilang aja kalau iya, iya gitu aja selesai kan gitu. Kalau misalnya nanti meribakan orang lain, jiwanya terancam gimana Pak Ustaz? Ya bilangnya aja, aja ini yang korupsi, ini, ini, ini, ini, gitu selesai. Ya pasti jujur, ya tetap. Ya uh, jujur, kemudian. jujur ya Pak ya, ya memang harus jujur, kenapa? Karena itu akan mempermudah semuanya, mempermudah semuanya. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi baik. Kalau memang Indonesia itu gak seperti itu. Gak ada kejujuran. Gak ada evaluasi. Adanya mau memurkatkan diri. Me, me, mendolimi orang lain. Mamanya. Kan begitu ya. Jadi ya kita semakin banyak dosa. Semakin banyak dosa. Benar. Dan ini nanti di akhirat. Bukan di dunia. Dunia sih dia bisa aja naik naik mobil Eropa terbaru. Gitu. Nah, gitu ya. Tapi dia di akhiratnya belum tentu dia bisa aja pantasnya Bisa yang didudukin itu bara panaskan gitu. Tapi memang benar. Paling tidak nanti sebelum sebelum iya. meninggal, paling tidak dia jantung koroner, apa namanya, kanker, apa namanya, lever, banyak sekali penyakit yang itu yang dia dia sekarang sakit itu yang dulu dulu dia pernah lakukan. Makanya jangan deh saya mengajak jangan sekali-kali kita, iya belajar untuk baik belajar aja. Ya, ya, ya. Dan itu bisa dimulai dari yang paling kecil, dari lingkungan keluarga kali ya. Dari lingkungan ya. keluarga kita berbuat baik gitu. Eh ya, Insya Allah kalau di keluarganya sudah bisa menjalankan kejujuran, meninggalkan kebohongan, ya di ruangan atau di ruang lingkup yang lebih besar lagi bisa menjalankan itu juga ya, bocah. Kemudian asal nafsu kita untuk menguasai harta orang lain itu tidak muncul aja. Kalau muncul ya minta ampun pada Allah aja. Iya. Eh, nah, ini ngomong-ngomong soal minta ampun, mari sama-sama kita menyadari sebagai manusia. Dengan berbagai macam bentuk kesalahan dan dosa. Sama-sama kita tundukkan ke kepala kita. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita mohon ampun melalui doa. Dan juga doa ini seperti biasa akan langsung dihubungkan oleh Ustadz Danu. Munggu bapak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bayu. Yang maaf, Masjid Anida. Dan juga pemirsa penggel hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di acara di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah taala dengan khusyuk, senduh dengan, dengan ikhlas, mengamini doa benar-benar dengan hati yang paling dalam, serius. Mudah-mudahan jika Allah memang memberikan peringatan kepada kita, memberikan musibah kepada kita atau anak-anak kita, Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita dan mengabulkan doa kita. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa shahdi ajum Ya Allah ya yang zhaffar. Sekolahnya maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, Ya Allah. Alhamdulillah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Kepada istri kami. Kepada anak-anak kami, Ya Allah. Kepada saudara-saudara kami. Dosa yang kami lakukan kepada teman-teman kami. Kepada hambamu yang lain, Ya Allah. Dan juga kepada makhluk yang menciptakan di muka bumi.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 Kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dan kami mohon kepadaMu, Ya Allah, ampunilah dosa kami. Di mana kami sering melanggar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah RasulMu, Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami. Alhamdulillah, Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, Ya Allah. Ya Allah, jika engkau berikan kami musibah, peringatan dan sakit pada diri kami karena kesalahan dan dosa-dosa kami, kami mohon ampun kepadamu, Ya Gopar. Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami, Ya Allah. Mencabut peringatan dan musibah yang ada pada diri kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami, ada yang sakit karena perbuatan-perbuatan dosa kami di hadapanmu sebagai orang tua, Ya Allah. Kami mohon ampun kepada-Mu, Ya Qafar. Kami mohon ampun kepada-Mu, Ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, Ya Salam. Agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak-anak kami, Ya Allah. Agar kami keluarga lebih sujud kepada-Mu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari Quran syaitan, Ya Qafutub. Jauhkan kami dari kemarahan dan kejengkelan yang ada dalam hati kami. Dekatkanlah kami dengan kesabaranmu, Ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah. Mudahkanlah kami, Ya Allah, Ya Razak. Mudahkanlah kami dalam mencari rezeki yang halal dan taif di muka bumi. Agar hati kami tenang dan tentram, Ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalanmu, Ya Allah. Ya Allah, kami adalah makhlukmu yang masih hina di hadapanmu, Ya Allah. Makhlukmu yang senantiasa masih membutuhkan pertolonganmu, Ya Allah. Senantiasa berikanlah kami hidayahmu, Ya Allah. Berikanlah kami jalanmu, Ya Allah. Agar kami senantiasa bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah. Ya Allah, ya kepadamulah kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina abisun ya Wa fil asirat ya hassanah. Watinadaban nara, walhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya demikianlah cara berkhidmat pada pagi hari ini dan marilah kita sama-sama sekali lagi untuk menjaga amal dan perbuatan kita, menjaga hati kita agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Akhir kata saya Bayok, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohd Yusof Khuaydaiah, Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.